Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin Wa ala alihi wa sahabihi ajma'in Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari kita awali majlis kajian Kitab Arba'in An-Nabawiyah Pada malam Kamis yang insyaAllah penuh barokah ini Dengan pembacaan Surat Al-Fatihah dan kita minta kepada Allah Ta'ala semoga Allah memberi Imam Nawawi beserta kedua orang tuanya, guru-gurunya dan seluruh orang-orang yang pernah mendidik kita Limpahan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Allah bukakan kepada kita semua pintu-pintu ilmu yang bermanfaat dunia hingga akhirah Alah aziniyah wa ala kuliniatin salihatin jami'ah Wila haldira Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Alfatihah. A'udhu Billahi min Shaitanir Rajeem. Bismillahi al-Rahman al-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil 'Alamin. Al-Rahman al-Rahim. Ma dikiyabid Din. Iya kanabudu wa iya kanastayin. Ihri na suraat almustaqin. Suraat ladinan amtahanihim. Gairil maghtubanihim. Amin Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin Miftahiba bi rahmatillah Wa adada ma fi almi Salatan wa salaman daimaini Bidawami mulki Wa ala alihi wa sahbihi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin shalatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fiddin wa ala alihi washabbi assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh <tuh> hadirin para pemirsa yang dimuliakan Allah subhanahu wa taala alhamdulillah kita bisa kembali duduk bersama di malam hari ini dalam keadaan sehat wal afiat. Insyaallah duduk ini duduk yang penuh barakah. manfaat untuk diri kita, keluarga kita, teman-teman kita dan orang-orang yang berbuat baik kepada kita serta muslimin dan muslimat ila yaumil qiyamah. Sebab duduk kalau enggak ada manfaat percuma. Ya, enggak ada manfaat percuma. Kalau sudah percuma, berarti tidak dapat apa-apa. Kalau tidak dapat apa-apa, itu masih mending, lumayan. Tapi kalau duduknya kemudian bawa bencana itu, naukubillah min, minzalik. Semoga pertemuan kita itu setiap saat diberkati Allah Subhanahu Wa Taala. Pertemuan kalau barokah, manfaatnya berkesinambungan dan manfaatnya itu semakin besar, semakin besar, semakin besar. Baik untuk yang bertemu maupun yang tidak ikut bertemu. Dalam sebuah riwayat disebutkan, jika ada majelis semisal ini, dari majelis semisal ini, majelis khair, majelis ilmu, majelis pikir, Allah ciptakan cahaya. Allah ciptakan cahaya. Yang cahaya ini terus bergerak. Cahaya ini ber bergerak. Kemudian menghampiri orang-orang yang duduk-duduknya gak ada manfaat yang duduk-duduknya gak ada manfaat, yang duduk-duduknya adalah maksiat bahkan kemudian berkat yang duduk-duduknya gak maksiat, yang duduknya zikir muncul cahaya tadi cahaya itu Allah berikan kepada mereka yang sedang bermaksiat, sehingga yang bermaksiat itu bisa dapat hidayah bisa bertobat Berkat orang-orang yang duduk dalam kebaikan Harapan saya semoga duduk kita seperti itu Mendatangkan ampunan untuk kita Dan mendatangkan ampunan untuk orang lain Sebab kita gak mau Gak pengin ada satu saudara kita yang meninggal dunia masih membawa dosa kita pengen diri kita dan saudara kita meninggal dunia tanpa membawa dosa di alam kubur sehingga tidak mendapatkan sekta. Kita pengen setiap Muslim itu harus jadi semangat. Jadi semangat itu jangan semangat pengin Muslim masuk neraka. Kita harus meniru semangatnya Nabi Muhammad SAW. Beliau pengin seluruh umatnya masuk ke dalam surga. Jadi ukuran baik tidak baiknya seorang muslim Kalau dia Masih ada keinginan muslim lain masuk neraka Itu berarti muslim yang gak Gak baik Tapi kalau muslim yang baik Dia pengen seluruh muslim itu Masuk ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala Meneladani baginda Muhammad Sallallahu Alaihi wa wa Wasallam. Pada kajian yang lalu Kita telah membahas Alhamdulillahi Rabbil Alamin Rabbil Alamin Yang berarti Rabb itu yang maha memelihara Kalau sudah judulnya Maha memelihara Namanya Maha memelihara Berarti tidak ada satupun Di alam semesta ini yang tidak dijaga oleh Allah tidak ada satupun di alam semesta ini yang tidak dipelihara oleh Allah. Seperti yang sudah saya contohkan kemarin, yang namanya orang memelihara ikan di akuarium itu saja dia jaga kelangsungan hidupnya, dia jaga sirkulasi udaranya, dia jaga kebersihan akuariumnya, dia jaga makan daripada ikan-ikan yang ada di akuariumnya, bahkan pola makannya. Jangan sampai makannya kebanyakan, karena kalau kebanyakan makanan yang dimasukkan ikannya juga bisa mati. Itu di diatur oleh orang yang yang memelihara ikan di akuarium. Kita anggap saja kita berada di akuarium. Akuariumnya namanya dunia. Akuariumnya namanya dunia. Terus ikannya adalah kita. Ikannya adalah kita. Sedangkan yang maha memelihara Adalah Allah subhanahu wa ta'ala Pertanyaannya Mungkinkah Allah lupa Tidak ngasih makan kita Hah? Mungkin tidak Allah lupa Oh lupa Belum ngasih makan ikan Tidak mungkin kan Karena Allah maha memberi rezeki. Allah maha memelihara jadi tidak ada satu satu makhluk pun yang ada di akuarium itu yang lepas dari pengawasan Allah Subhanahu Wataala. Semuanya dijamin. Kalau ke, keyakinan keyakinan terhadap Allah Maha memelihara segala sesuatu, khususnya diri kita ini betul betul menancap di hati kita, maka insya Allah tidak ada yang namanya rasa ragu akan rezeki Allah. Penyakit yang paling bahaya itu meragukan rezekinya Allah. Meragukan rezekinya Allah, ini penyakit yang berbahaya. Karena meragukan rezeki berarti meragukan yang memberi rezeki. Sehingga kalau orang udah retak apa ragu sama rezeki, dia nanti takut tidak mendapatkan rezeki. Ya, kalau udah takut tidak mendapatkan rezeki Maka dia menjadi tidak takut kepada yang memberi rezeki Dia akan gunakan segala cara Agar mendapatkan rezeki Karena dia takut nanti tidak dapat rezeki Sebaliknya orang yang yakin Allah yang ngatur rezeki Allah yang ngatur hidup saya Allah yang ngatur segala, segala urusan saya Maka dia tidak akan bingung terhadap rezekinya Saat ini Besok Lusa Minggu depan Setahun lagi Bahkan rezeki Anak keturunannya Gak mungkin bingung Kenapa Masa saya aja ngurus ikan saya Allah masa gak ngurus saya Yakin betul dia Itu menjadi keyakinan dan pola Pola pikir Ya pola Pola pikir Jadi dalam dalam pikirannya Tidak ada rasa takut Tidak mendapatkan rezeki Gak ada Karena dia tidak takut. ya. Karena dia tidak takut, dia yakin. Karena dia yakin, maka dia tidak gusar. Dia tidak gelisah. Ketika rezeki itu terlambat datang, bukan berarti tidak dapat rezeki. Ketika rezeki itu terlambat datang, bukan berarti tidak dapat rezeki. Memang belum dikirim di hari itu. Belum dikirim di hari itu dia yakin. Nanti kalau udah waktunya memang nyampe Dia akan, nyam, akan nyampe Nah ini sekarang ada urusan-urusan yang belum selesai Dia yakin Allah pasti menyelesaikannya Kenapa? Karena Allah punya Kemaha memelihara Allah maha memelihara Pertanyaannya Sudahkah Allah yang maha memelihara ini kita yakini dalam diri kita. Coba di diingat-ingat masing-masing. Kita sudah sudah yakin belum dengan pemeliharaannya Allah? Mohon maaf. Kita lebih yakin dengan pemeliharaan kita daripada pemeliharaannya Allah. Contoh, kita lebih yakin dengan kemampuan kita mengemudi Daripada kita berdoa minta pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga yang kita kedepankan, Yang kita kedepankan, Yakinnya kita mampu mengemudi. Bukan pertolongan pertolongannya Allah subhanahu wa ta'ala. Paham ya? Kalau kita yakin Allah maha memelihara diri kita, Maka kita tidak akan ada yang namanya bingung. Ya, gak ada yang namanya bingung terhadap urusan-urusan dunia. Kalau kita yakin pemeliharaannya Allah, pasti kita akan turuti apa maunya Allah. Allah maunya, wa وَمَخُلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ Tidak aku ciptakan jin dan manusia, kecuali untuk ngabdi kepada aku. Kita ngabdi sama Allah, kita dipelihara oleh Allah. Selesai masalah. Ngabdi sama Allah, dipelihara oleh Allah. Selesai masalah. Masih ingat ceritanya... Seorang budak Yang di masa paceklik Di timur tengah tempo dulu Nanti di buku saya Akhlak para wali Itu coba bisa dicari Ada satu orang budak ya Orang soleh Jalan-jalan ke pasar Di masa paceklik yang luar Biasa Jadi kebutuhan bahan pokok itu Kalaupun ada Mahalnya luar Biasa Sedangkan kebutuhan bahan pokok Susah didapat. Kalau di Indonesia beras gitu ya, di sana gandum, di sana gandum karena makanan pokoknya roti. Orang Sole ini jalan di pasarnya ada satu puda nari juket, wah wow, juket asik betul. Padahal yang lain itu lagi stres semua, cari kebutuhan nggak ada, jadi bayangannya nggak bisa makan tuh, orang lain. Yang ini nari luar biasa, maka sama orang Sole dihampiri, kamu kok betul betul bahagia hari ini? Tidak seperti yang lain Yang lain ni stres bingung Kamu kok bahagia Jawaban dia sederhana Ngapain saya stres Saya budak Saya bu budak Saya punya majikan Majikan saya punya lumbung gandum Majikan saya punya lumbung gandum Yang penting Saya taat sama majikan saya Suruh mencangkul saya menyangkul Suruh nyapu saya nyapu Suruh cari air saya cari air pasti selamat majikan saya saya dikasih makan roti karena dia punya gandum banyak yang lain silahkan stres mikir gandumnya saya nggak perlu mikir gandum yang saya pikir cuma taat pada majikan saya orang soleh itu langsung pingsan Allah oh, oh, oh, itu kenapa dia ditanya itu kan kenapa anda seperti ini budak ini baru punya majikan baru punya majikan yang majikannya baru punya selubung gandum dia tidak bingung tentang makannya Asal dia taat pada majikannya Saya punya Allah yang maha Memelihara alam semesta Saya masih meragukan besok Itu bagaimana, lusa bagaimana Kenapa saya tidak bisa bersyukur Kenapa saya tidak bisa bahagia Tugas saya cuma satu Taat, ibadah, taat, ibadah Taat, ibadah Taat, ibadah Pasti Allah akan memberi saib Makanya kalau orang sudah paham Rabbul alamin maka pasti itu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Budak kita bukan budaknya majikan yang punya lumbung padi bukan. Kita budak hambanya Allah yang menguasai alam semesta yang punya lautan, yang punya uh, hutan, gunung, langit, langit yang batasannya pun seberapa kita nggak pernah ngerti. Galaksi yang jumlahnya tidak terkira. Manusia semua miliknya Allah SWT. Yang Allah cukup mengatakan. fayakun, Jadi maka jadilah Allah yang menundukkan makhluk yang satu untuk makhluk yang, yang lain. Asal kita taat sama Allah, selesai Allah akan jamin. Gitu kok kita masih bingung. Berarti kita belum paham makna Rabbul Alamin. Maha memelihara alam semesta. Karena itulah sebagian ulama menyatakan Alhamdulillah puji syukur ya Puji syukur itu kepada Allah yang maha mulia alam semesta uh, Punya nilai yang sangat tinggi ya, Punya nilai yang sangat sangat tinggi Karena di dalamnya terkandung keyakinan ya Keyakinan yang sangat tinggi bu, pula Itu bagian dari tauhid yang dalam Kemudian Imam Nawawi mengatakan Qayyumis samawati wal arudin Qayyumis samawati Wal aradin Setelah Alhamdulillahirrabbilalamin Beliau mengatakan Qayyumis samawati wal aradin Qayyum itu artinya Al-Qaim Al-Qaim Bittadbirihima Allah yang Berdiri sendiri Mengurus Berdiri sendiri Mengurus tujuh lapis langit Dan tujuh lapis bumi Allah yang berdiri sendiri Mengurus tujuh lapis langit Dan tujuh lapis bumi Jadi langit dan bumi ini Allah sudah urus Tidak mungkin ada yang namanya Rembulan Terlambat terbit Matahari Terlambat terbit Tidak mungkin Matahari, tanggal sekian, terbit jam sekian, itu pasti Kalau rembulan itu hilal gak kelihatan Bukan karena hilalnya gak ada Tapi karena memang mata kita yang terhalang Sehingga tidak bisa melihat Peredarannya pasti Geraknya juga pasti Kita kalau merenungkan tujuh lapis langit ini Lapisan yang pertama Lapisan langit bumi kita ya, Baru lapisan langit bumi, bumi kita Kita akan tercengang dan kita akan berdzikirkan mengucapkan subhanallah subhanallah subhanallah. Coba bayangkan kalau kita terbang naik pesawat ya. Terbang naik pesawat. Tidak ada setetes air pun yang bisa meninggalkan bumi ini. Tidak ada setetes air pun yang bisa meninggalkan bumi bumi ini. Semua Allah sudah dihadang di angkasa. Allah yang narik air itu ke langit dan Allah yang menghadang air itu jangan pergi dari bumi ini. Betul kan? Bagaimana Allah menghadang, Allah bekukan di angkasa. Dibekukan sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi air ini naik, disedot sama panas, menguap, ya kan? Naik ke atas. Tertarik oleh uap mata, oleh panasnya matahari, menguap dia ke atas. Begitu sampai di atas sama Allah dibekukan. Shh, freeze, berhenti. Berhenti kamu di sini. Beku. Setelah beku, Allah kirim angin. Allah kirim angin. Eh angin bawa ini ke sana. Allah bagi air yang dimuka bumi ini Dengan sistem pengaturan yang luar Luar biasa Ada yang diminum, menguap, jadi air Keluar juga jadi Jadi air, dan seterusnya Dan seterusnya, dan seterusnya Bahkan yang ada dalam tubuh manusia Masuk ke dalam bumi Maka dihancurkan, itu pun jadi Saripati, jadi air lagi Dan seterusnya, dan seterusnya Dan seterusnya Tidak ada satu air pun yang naik atau hilang Tidak ada, semua dengan ukuran yang pasti. Terus mau bilang gak ada yang ngatur. itu. Kalau ini berjalan sendiri-sendiri pasti udah tabrakan dari dulu. Tahu misal traffic light 1 Jakarta. Traffic light lampu merah kuning hijau. 1 Jakarta gitu ya. Padam. Di hari Senin jam 4 sore. Bisa bayangkan Jakarta seperti apa kira-kira. Semoga tidak pernah terjadi gitu kan. Tapi kira-kira bayangkan, seperti apa itu? Gak ada polisi yang sanggup, jumlahnya gak cukup, ya. Kendaraan terlampau banyak. Kira-kira macet atau gak macet? Uang oh, lampu merahnya ada aja macet, ya. Lampu merahnya mati. Ini pada nyeronong nih, yang yang naik motor nih kan, bus nyeronong. Motor jalan terus. Mobil gak mau kalah, bis gak mau kalah. Kira-kira tabrakan atau gak tabrakan tuh? Serempet menyerempet, glundung mengglundung, kemudian macet, betul kan? Macet. Kemarin aja saya baca di detikcom, ya, eh, di detik, detikcom, di sebuah wilayah di Jakarta ada perbaikan e, jalan layang, perbaikan jalan layang, itu macet, kurang lebih 2 jam belum teratasi, karena ada bis yang masuk, bisnya nyangkut, nyangkut bagaimana? besarnya bis itu nggak cukup karena di kanannya ada tiang listrik sedangkan di sebelah kirinya ada alat berat alat berat yang nggak bisa di, dipindahkan sehingga bisnya nggak bisa maju sementara memundur nggak bisa kenapa karena mobil dari belakang bertambah terus bertambah terus bertambah terus dan bertambah bertambah terus sehingga macet ini ini supir bisnya juga stres bingung mikirkan solusinya bagaimana yang yang nator proyek juga di bingung karena harus mundur kan tadi mundur harus ngusir ngusir mobil sebanyak itu di belakang yang rentetannya sangat sangat jauh, baru urusan seperti itu udah kacau gitu lah alam ini kalau gak ada yang ngatur kira-kira seperti apa jalan dengan sendirinya itu gak ada yang yang ngatur lah Allah ngatur bukan cuma tujuh lapis langit dan bumi beserta penghuninya, bukan langit dan buminya to, bukan langitnya bukan buminya langit dan bumi dan penghuninya diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Langit itu ada bulannya, langit itu ada bintangnya, langit itu ada mataharinya, langit itu ada Mars, Jupiter dan lain sebagainya. Itu kalau enggak diatur oleh Allah, enggak ditadbir oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia yang enggak diatur oleh Allah taala oh mengerikan loh. Coba manusia ini enggak diatur. Anda bergerak sesuai rencana Anda kacau. Saya bergerak sesuai rencana saya kacau. Coba perhatikan. Berapa banyak rencana yang kita susun tidak terwujud saat ini. Betul kan? Rencananya mau ke sini. Allah buat berhenti di situ. Jangan berjalan. Ini berhenti di situ. Hari ini belum bisa. Kenapa? Karena Allah atur nih. Ini kalau sampai gak di stop di sini. Dibuat nampu hijau bisa tabrakan di sana. Berhenti dulu di sini. nih, Berhenti di sini. Bayangkan nih yang diatur bukan satu manusia. Tapi seluruh kehidupan oleh Allah Ta'ala diatur. Allah mengatur yang namanya hutan belantara Ketika kita dalam kecepatan yang sangat tinggi di tol Coba kalau Allah perintahkan Hei hewan-hewan belantara Silahkan keluar ke jalanan Maka bisa banyak kecelakaan yang terjadi Allah atur udah kamu tetap di hutan Jangan keluar Allah atur seperti seperti itu Luar biasa ini aturannya Allah SWT Imam Nawawi mengajak kita merenung Syukuri ini Alhamdulillah wal Yang maha mengatur 7 lapis langit dan 7 lapis bumi lah, Pernah tidak kita syukuri itu? Pernah tidak kita syukuri? Mungkin kita sesekali perlu Perlu nonton film tentang kiamat ya? ya Perlu mungkin kita nonton film tentang Kiamat Jadi kita bisa syukur ya Syukur betul, alhamdulillah ya, alhamdulillah matahari ini tadi pagi terbit masih dari sebelah barat ya. Coba kalau tiba-tiba terbitnya dari timur berarti rotasi bumi sudah dibalik oleh Allah subhanahu wataalla. Kalau rotasinya sudah dibalik, kira-kira gravitasinya seperti apa? Apakah gravitasinya masih tetap kita bisa ada gravitasi bumi atau justru kita akan terlempar ke? ke atas? Alhamdulillah ya. Allah buat gunung itu batoknya beraturan. Merapi dulu, merapi selesai gitu kan ya. Baru pindah nih ke daerah e, dekat mana ini. Monosobo terus sana kan ya. Dekat Tegal tuh. Sana udah selesai. Maka Allah kirim ke daerah Jawa. Jawa Timur. Begitu kan. Coba kalau ini Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, Ya batuk bersama-sama. Saya nggak ngomong nggak ngomong bencana alamnya. Manusianya bingung nggak kira-kira? Manusianya bingung nggak? Belum pengaruh bumi ya. Manusianya bingung, bingungnya luar biasa. Nah Allah atur ini bumi sediakan rupa bukan cuma lapisan pertama. Araldin tujuh lapis langit dan tujuh lapis bumi. Jadi bumi lapisan pertama diatur sama Allah. Allah atur itu. Cacing itu enggak sembarangan keluar, jangan dikira cacing keluar dengan sendirinya. Tanpa izin Allah enggak bisa keluar tuh cacing. Jumlah cacing yang ada di dalam itu sudah di, dihitung sama Allah jumlahnya. Kamu tahun ini sekian, bulan ini sekian, detik ini sekian karena perlu diperlukan dalam dalam bumi. Kalau enggak diatur sama Allah taala, ngeri. Kuburan itu diatur sama Allah Subhanahu wa taala. Tanah diatur sama Allah taala. Di, di bawah tanah, di bawah tanah, di bawah tanah, di bawah tanah tujuh lapis semuanya diatur oleh Allah Subhanahu wa wa ta'ala. Coba enggak diatur. ngerinya luar luar biasa. Yang ini jadi begini, Yang itu jadi begitu. Enggak nyaman hidup kita di muka bumi. Lah, udah pernah kita syukuri belum nih? Tinggal melek nikmat tidur, jalan bisa napak. Coba jalan tidak bisa, enggak bisa napak gimana ya? Seperti di bulan gitu. Bingung enggak itu? Uh, gimana ini? <tik> Bingung. Lah itu kita suruh alhamdulillah aja enggak. Men Mensyukuri itu tih? tidak. Lah Imam Nawawi mengajak kita merenung ini Allah yang mengatur alam semesta ini, yang memelihara ini kita syukuri. Iya. Terus dipersempit lagi, disempit dipersempit lagi. Allah yang mengatur, yang mengatur tujuh lapis langit dan tujuh lapis bu, bumi dan akuran Allah luar biasa. Jangan kita berpikir Aturan Allah terhadap diri kita ini Tidak bagus Apa yang udah Allah aturkan kepada kita Itu yang ter, terbaik Tidak ada yang buruk Nah, qayyum, ya Kayum Itu salah satu asma Allah Salah satu asma Allah Ta'ala Makanya diajarkan oleh para ulama Kita untuk banyak-banyak Menyebut asma ini digabungkan dengan Asma Allah Al-Hay Yang maha hi hidup Sering kita diajak berdoa Ya Hayyu Ya Qayyum Ya Hayyu Ya Qayyum Wahai yang maha hidup dan maha Berdiri sendiri mengatur Segala-galanya Ya Hayyu segala Ya, ya Qayyum Dikatakan uh, oleh para ulama Barang siapa mengucapkan Ya Hayyu Ya Qayyum Attaballah wahnuhu kullah hamin wahazzin wahazzin wahgamin atau wahazzin wahgamin. Siapa mengucapkan ya hayu ya payum maka Allah menghapuskan dari hatinya segala bentuk rasa suntuk, sedih, sumpek, ham, gam, hozun. Jadi rasa sedih. Dihapuskan Rasa suntuk Rasa sun, suntuk Dihapuskan Jadi kesedihan, kesuntukannya Sirna Kalau mau mengucap ya hayo Ya koyo Nah sedikit Apa namanya e, Belajar ini Belajar tentang Maksud para ulama Dikasih tahu kita, Baca ya hayu ya koyum, suntukmu hilang. Itu kita percaya atau banyak nanya? Sebagian percaya, Sebagian banyak nanya. Tapi untungnya yang banyak nanya, enggak banyak. <tuh> nanya lagi begini, Kok bisa? Dalilnya mana? Emangnya dicontohkan Nabi Emangnya Nabi ngajarin Emangnya, emangnya, emangnya Emangnya, emangnya dan emangnya Bolehlah orang nanya Orang nanya bu, boleh Asal dengan niatan bela Belajar, tapi kalau nanya Dengan niatan untuk menentang Na'udzubillah min dzalik, Na'udzubillah min dzalik. Tidaklah ulama itu menyampaikan Sebuah pernyataan Kecuali itu hasil dari praktek Yang diamalkan sekian lama Hasil dari praktek yang diamalkan setiap, sekianlah lama. Contoh misalnya, seorang motivator memberikan sebuah presentasi. Kemudian mengatakan dia. Kemudian mengatakan, Anda kalau mau berhasil, maka Anda harus punya mimpi. Anda harus punya mimpi. Coba ada ndak yang datang yang datang kemudian nanya maaf pak dalilnya mana pak ini kata nabi atau karangan anda sendiri gitu kan misal dia jawab ya karangan saya sendiri oh yaudah pak selesai selesai kan orang itu kemudian mau mendengarkan dan ikut-ikut baru -ikut. ucapannya seorang motivator seorang motivator orang itu yakin percaya masuk hotel bayar mahal betul masuk hotel bayar mahal ini ucapannya seorang ulama yang berilmu dan mengamalkan ilmunya ini hasil dari pengalamannya mengamalkan il, ilmu tentunya ada dasar-dasar dalil-dalil yang kuat kita nggak nggak akan bahas dalil-dalilnya tapi coba kita renungkan beliau-beliau sudah mengamalkan terus ngasih tahu kita sudah mengamalkan terus ngasih tahu kita kamu kalau pengin suntukmu hilang ucapkan ya hayyu ya qayyum. Ngapain kita banyak repot nanya dalilnya mana? Ya udahlah baca ya hayyu ya qayyum dengan keyakinan, oh kalau saya baca ya hayyu ya qayyum suntuk saya hilang. Ketika suntuk singkirkan yang namanya handphone, singkirkan yang namanya televisi. Singkirkan yang namanya macam-macam Duduklah sesaat Menghadap kiblat, Duduk Ya hayu Ya qayyum Ya hayu Ya qayyum Panggil terus nah, Yang dipanggil siapa atau sebetulnya Kita sedang manggil Allah Yang maha hidup Dan yang maha mengatur segala-galanya Yang maha hidup Yang maha mengatur segala-galanya nah, Kalau ada orang manggil Allah Kira-kira suntuknya hilang atau enggak hilang Ya hilang itu dan itu menyebut asma Allah itu zikir, itu doa terus kenapa kita masih nanya dalilnya mana, ya dalilnya Al-Quran Allah punya nama-nama yang bagus maka berdoalah kepada Allah dengan nama-nama itu, kita disuruh nyebut-nyebut nama-nama Allah dalam berdoa, jadi sekedar mengucapkan, ya razaq ya razaq, ya razaq ya fatah, ya alim ya alim, ya alim mengulangi asma al-husna itu sebuah doa doa. Nah itu sebuah doa. Sampai di sini jelas? Ya kadang saya ditanya sama orang, "Habib, itu ada hadisnya enggak?" Udah sekarang jangan kebiasaan niru-niru orang yang kebanyakan nanya, "Hadisnya mana? Ayat Qur'annya mana?" gitu ya. Orang zaman dulu enggak ada belajar model begitu. Enggak ada belajar model model begitu. Yang namanya ilmu, yang namanya ilmu Asal jelas sumbernya, itu ucapan ulama, jika disebutkan ucapan ulama, maka diikuti oleh orang-orang yang bela belajar. Kan ini kan jelas ya, gak ngajak aneh, aneh. Saya yakin, saya yakin sudah banyak yang dengar tentang kisah satu orang yang rumahnya sering kemasukan pencuri. ya Terus datang ke tempatnya seorang ulama. Diajarin sama ulama, kalau kamu enggak ingin kecurian, baca ya hayu ya qayyum, ya hayu ya qayyum, baca itu. Nanti pencuri insyaAllah tidak akan masuk rumahmu, mantap dia. Dengar nasihatnya ulama ya, Man, mantap, pulang ke rumah. Malam-malam langsung Ya kayyuku, ya kayyumu Ya kayyuku, ya kayyumu Jadi ya hayu Dia kan cuma dengar gitu ya Ya kayyuku, ya kayyumu Ya kayyuku, ya kayyumu Yang dibaca bukan ya hayu, ya kayyumu Tapi ya kayyuku Ya kayyumu Tapi karena niatnya itu kuat ya, Niatnya kuat ya, Dan dia tahu itu asma Allah Dan itu doa, cuman dia salahmu mencoba Allah wujudkan tuh pencuri yang mau masuk beberapa kali gagal terus enggak bisa mah enggak bisa masuk. Lah kalau yang bacanya salah aja hasil. Lah kira-kira yang bacanya benar hasil enggak gitu. Tapi yang penting yakinnya kepada Allah Subhanahu wa taala. ini ya hayyu ya qayyum itu akan menyebabkan suntuk kita hilang. Wa razaqahum min haitsu Dan orang yang suka baca ya hayu ya qayyum akan Allah beri rezeki dari arah yang tidak terduga. Yuk kita praktek. Habis hajat subuh, setelah solat sunnah fajar, 40 kali Ya Hayyu Ya Kayyum Ya Hayyu Ya Kayyum 40 kali. Itu dikatakan hatinya akan dihidupkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hatinya akan dihidupkan oleh Allah Taala dan diberi rezeki dari arah yang tidak pernah diduga. Terus nanya, nanti rezekinya dari mana? Ini pertanyaan bodoh. Jadi judulnya akan diberi rezeki dari arah yang tidak terduga. Kalau tanya rezekinya dari mana? Jadi kalau sampai sekarang anda belum dapat rezeki, kabar gembira itu. Berarti tanda-tanda, akan dapat dari arah yang tidak ter terduga. Belum tiba saja, Asal kita sudah baca doa, sudah usaha, kok masih segitu-segitu saja? Bukan berarti itu belum hasil, bukan berarti belum hasil. Hasil sudah, pencairan dana ya itu lagi menunggu tanggal yang pas, ya. Mesti ada yang ada yang ngomong saya pengen sekarang saja, yang penting cepat. gitu kan? Yang penting cepet. Yang lebih ngerti, yang terbaik buat kita adalah Allah Subhanahu Wataalla kasih sekarang habis, pilih mana? Dikasih sekarang habis atau setahun lagi tapi bisa dipakai untuk 50 tahun. Sekarang habis. <laughs> ya. Nah itu yang susah, itu kan? Kasih sekarang tapi untuk 50 tahun bisa tapi itu su susah. Asal kita sungguh-sungguh min, minta. Tapi maksudnya gini, pasrah minta. Tapi pasrah dengan ilmunya Allah Subhanahu Wa Taala. Nah. Wakala, Wakala Baitulhum ini. Siapa yang mengucapkan Ya Hayu Ya Koyum setelah sholat sunnah fajar 40 kali, maka Allah akan menghidupkan hatinya, menerangi fikirnya, memudahkan segala kesulitannya dan menjadikan lisannya bisa bicara dengan mutiara-mutiara hikmah. Kemudian hatinya akan oleh dilapangkan oleh Allah, hatinya akan dilapangkan oleh Allah sehingga bisa menerima ilmu-ilmu ma'arifah, bisa kenal sama Allah. Jadi orang yang kenal Allah itu Enak Tapi Kita ini suruh kenal Allah Kok tidak mudah ya Boleh ngasih contoh Boleh Sebetulnya ibadah itu enak atau tidak enak Ibadah itu enak atau tidak enak Enak Sudahkah semua orang Bisa merasakan ibadah itu enak Belum belum iya. Sekarang saya nanya Makan sate itu enak enggak? Enak Sudahkah semua orang bisa merasakan enaknya sate? Belum Ya kan? Walaupun orangnya sehat Dikasih sate Durian alias durian enak atau enggak enak? Enak iya. Buat mas doni durian enak enggak? Enak Edwin? Mana Edwin? Tuh? Mas Agus? Oh ini, suroto, durian enak enak enak? Enggak enak Ternyata buat suroto durian enak enak Bayangkan, mas suroto ini Enggak bisa merasakan enaknya Durian, responnya Apa aromanya dan lain sebagainya Aromanya durian enak? Enggak bisa Ternyata untuk makanan pun, tidak semua orang Bisa merasakan, eh, enak Kalau makanan masih wajar Tapi kalau ibadah Ibadah Ibadah Ala ibadah itu jalan kita ke surga. Ibadah itu membuat kita dekat dengan Allah Subhanahu Wataala. Ibadah itu kita dijadikan Allah merasakan banyak manfaat dunia maupun akhirat. Ah, Terus kenapa kita enggak bisa menikmati ibadah? ibadah ada yang enggak beres tu? Ada yang enggak beres? Justru kita menikmati yang lain, tapi ibadah enggak bisa kita nek le mati. Kenapa begitu? Karena dadanya masih sempit. Pikirannya masih gelap. Pikirannya masih masih gelap. Seperti orang dikasih pemandangan yang indah di depannya, cuman lagi matanya kena sakit katarak yang akut. Orang lain ngomong, "Wah, ini indah." Dia bilang, "Mana? Mana?" Ya. ini lo, indah. Mana? Karena dia katarak ah, akut gitu begitu dioperasi ya diopera operasi dia mengatakan alhamdulillah ya Allah subhanallah pantes ini orang-orang pada suka ke sini, ternyata ini indahnya luar biasa seperti majelis ini duduk yang seperti ini ini enak gitu ya ini eh, enak kalau kita sudah bisa merasakan enak yo alhamdulillah tapi nggak semua orang bisa merasakan enak betul kan ngapain buang-buang waktu duduk-duduk sama orang enggak kenal sama orang enggak enggak kenal yang di kanan enggak kenal kiri yang kiri enggak kenal kanan ya kadang yang yang belajar enggak kenal sama yang ngajar tahu Habib Novel lebih enggak kenal kan duduk menyapa juga enggak ngobrol gak. yang ngajar enggak kenal sama yang diajar mendingan duduk di pojok sana sama sahabat kita yang kita kenal mojo asyik Kan ada yang berpikir seperti itu. Cobros sama yang kenal enak, ini enaknya apa? Enggak bisa merasakan eh enak karena dadanya masih sempit. Pikirannya masih gelap. Nah, itu perlu diterangkan. Nah, alat penerangnya bagaimana? Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Hayyu, Ya Qayyum. Saya kemarin waktu di Hong Kong. Di Hong Kong hari Ahad kemarin itu saya ajak untuk mendengarkan saya, mendengarkan saya mengucap Allah, Allah. Saya ajak untuk mendengarkan saya mengucap Allah. Dengarkan saja saya mengucap Allah, jangan ada yang bergerak lisannya, hatinya masing-masing manggil Allah dalam hati mengikuti saya, Allah. Itu baru begitu ya, baru begitu ya, belum yang lain-lain. Itu di pojok sana teriak yang di situ. Wah, yang di sini wah, jadi isinya satu gedung akhirnya nangis bareng gitu ya. Dan nangis bareng tidak ada yang teriak teriak cuma Allah. Ah, Allah, terus diam Allah nangis bareng. Selesai pulang suntuknya hilang. Pulang suntuknya hilang. Lah kenapa kita enggak pakai itu? Kenapa kita enggak duduk ya hayu, ya ya qayyum atau ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Kenapa kita berputat pada pola pikir kita mikir, mikir dan mikir dan mikir dan mikir dan mikir padahal sudah dipikirkan oleh Allah yang Maha memikir. Sudah cukup toh kita pergi kerja-kerja, ngatur perencanaan-perencanaan. Perencanaan dipikir terus nih, perencanaan gimana ya? Perencanaan gimana? Mikir perencanaan. Perencanaan nikah dipikir terus nih contoh ini yang belum nikah. Cintanya ditolak mikir terus gitu ya. Hadir di sini orangnya? Hadir. Siapa? Khairi sudah nikah ini. Ya, cintanya ditolak mikir terus. Kok ini tanda senyum-senyum semua ya, ini. Ini korban-korban tolak cinta. Apa? Ya mikir, pencah nikah saya mau nikah, saya mau nikah kapan dia? Saya... Ngapain mikir panjang-panjang gitu ya? Mau nikah saya mau nikah dengan dia panggil Allah Allah Allah datangi dia nolak selesai ya Allah dia nolak saya mau nikah sama dia selesai betul kan dia nolak lagi ya Allah dia nolak saya mau nikah sama dia Allah oh, selesai enak paham kan tapi saat udah satu nolak dibikir terus dibikir terus akhirnya jalan di tempat atau maju. Jadi tempat kerja juga begitu sama gitu, kerja juga begitu. Ini kok nggak gul cool ya, ini kok nggak gul cool ya. Ya udah nggak gul cool kok dipikirin, pikirin yang bagaimana caranya bisa gul. Cool. Caranya begini, jalan panggil Allah, selesai. Jadi hidup tuh cuma begitu, jalan. Ya, nggak usah diem di tempat, diemnya tuh mikir Allah, Allah, ya ayu, ya koyub. Itu Aktivitas, gerak, bergerak terus gerak gerak dan gerak dan gerak. Karena alam ini di buat Allah bergerak, tidak ada yang diam. Gunung yang kita kira diam itu berge bergerak. Awan yang kita kira diam ternyata bergerak dengan sangat ce, ja cencengat cepat. Bumi yang kita kita ini bumi ini geraknya luar luar biasa tapi kita enggak terasa. Muter nih bumi ini. Ya? Berputar pada porosnya dan berputar mengelilingi mata, matahari. Semuanya ber bergerak, tidak ada yang diam kecuali orang mati. Jadi kalau kita diam berarti kita mati. Tidak boleh diam gerak. Tapi geraknya itu dengan hati yang sudah pada porosnya. Hatinya berporos pada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ini kalau saya lanjutkan sayang waktunya nanti enggak apa namanya enggak enak ngajinya. Ngajinya akan Putus Ini sekarang tanggal 19 ya uh, Rabu depan Rabu depan Karena ada uh, Undangan Di Boyolali Jadi nanti kajiannya Dimajukan Bukan Ba'dal Isya Tapi Ba'dal Maghrib Langsung kita kah Kajian ya. Karena ada ibu-ibu uh, Yang mau berangkat haji Pamitan haji minta saya untuk e, ngisi saya kasih jadwal yang lain hari lain dia berharap di hari rebo itu yang paling de deket karena bisa kita atur ya bisa ngasih manfaat di sana ngasih manfaat di di sini jadi untuk rebo depan kita majukan kajiannya paham ya dan kita hari depan akan membahas empat hal yang disampaikan oleh Imam Ja'far As-Sadiq Imam Ja'far Al-Sadiq radhiallahu ta'ala anuh Imamnya ahlus sunnah wal Jamaah ini salah satu cucu Nabi Muhammad SAW Sebelum ke, ke, ke empat hal itu Kita akan sedikit merenung Ya sedikit marah, merenung Tentang Ya hayyum Ya qayyum al-qaim Allah yang qayyum Assamawati wal-arudin Boleh nanya sama yang hadir di sini boleh. Kira-kira diam itu enak tak? Diam itu enak atau capek? Capek. Diam itu capek. Kalau gerak <laughs> capek juga. Juga tak? Capek. Gimana kalau geraknya diam, diamnya gerak? Bingung Geraknya Diam Geraknya dia itu diam Diamnya itu gerak Geraknya Diam Diamnya gerak Kira-kira bagaimana? Pusing Kenapa pusing? Karena mikir Karena mikir mikir maksudnya bagaimana ya diamnya bergerak ya diamnya bergerak tapi geraknya adalah di diam coba perhatikan Ka'bah Ka'bah Ka'bah itu diam atau bergerak diam Ka'bahnya di diam terus yang bergerak siapa manusia. Pernahkah Ka'bah -ka berhenti ditawaf? Enggak kan? Kecuali ya, ketika sholat berjamaah, gitu kan? Gerak terus. Jadi Ka'bah ini di, dikelilingi terus. Jadi manusia sama Allah disuruh ber bergerak. Ibunya Nabi Ismail alaihi salam. Disuruh diam atau disuruh bergerak? Bergerak. Disuruh ber? Bergerak. Sofa marwah, sofa marwah, sofa mar, marwah. <coughs> Sayyidah Tuna Mariam. Insya Allah disuruh diam atau bergerak menggoyangkan pohon korma? Bergerak. Nabi Musa alaihi salam disuruh diam atau bergerak memukulkan tongkat ke laut? Bergerak. Memukulkan tongkat ke? ke laut betul kan ya Rasulullah SAW disifatkan oleh orang-orang kafir bagaimana? Gimana Rasul ini? Rasul kok masuk pasar, jalan-jalan ke pasar. Rasul diam atau Rasul aktif bergerak ke pasar ke masyarakat bergerak. Semua orang-orang soleh itu bergerak, tapi geraknya mereka diam. Geraknya mereka diam dalam takdirnya Allah Kodoknya Allah Ketentuannya Allah Mereka bergerak dengan hati yang diam Apapun ketentuanmu ya Allah Rizal Bisa Bisa nah, Paham tidak maksudnya ini Sesekali dikasih bahasa mumat tidak apa ya tapi diam beda dengan kita kita ini gayanya diam Allahu akbar diam diker diam subhanallah subhanallah diam tidak ber bergerak ya kan <tik> tapi nyatanya dalam diam kita ini gerak terus Mikir sana, mikir sana, mikir sana. Pikiran yang seharusnya diam sama Allah. Justru pikirannya bergerak kemana? Mana? Orang-orang surai lain. Mereka tubuhnya itu ketika bergerak. Mereka di diam. Apalagi ketika mereka di diam. Hati mereka tidak pernah berubah kepada Allah Ta'ala. Sedangkan hati kita ini berubah rubah Buktikan. Stop rulallah adzim monatupu Dari pagi sampai sampai malam ini, sudah berapa ratus keluhan yang ku ada lisan kita. Jalannya macet. Yang lagi kena macet, ya kan? Yang lagi ketangkep polisi kena momen, tak pakai le moment lagi, momen disalahkan, kan? Nah, ya kan, nah, tu ada tuh orang yang hadir itu, ya, moment lagi, kan begitu? Ya, moment di yang lagi transfer terlambat masuk, tak masuk masuk transfernya, gitu kan? Tunggu-tunggu tak -tunggu masuk, masuk, ya, yang lagi ini biasa mahasiswa misal sudah waktu kuliah gitu kan eh tiba-tiba baru dikasih duit baru kemarin ambil udah habis uangnya nih uangnya udah habis ya nunggu transfer masih tanggalmu mudah ini belum mah. masih lama ini tanggal kan udah habis gitu kan keluh kesah kita dari pagi sampai sekarang udah berapa ratus banyak atau dikit mengeluhkan diri sendiri dan mengeluhkan orang lain, betul kan? Banyak enggak? Banyak, pertanyaan saya Dari pagi sampai sekarang Yang memperjalankan kita siapa? Yang memperjalankan kita siapa? Berarti kalau kita mengeluh Yang kita keluhi siapa? Yang kita keluhkan itu Pengaturannya siapa? Berarti kita protes kepada siapa? Berarti kita ini protes pada siapa? Protes pada siapa? Protes pada Allah berarti kita santun tidak kepada Allah sopan tidak kepada Allah tidak sopan tidak sopan jadi makanya keluh kesah itu tidak ada manfaatnya justru buat orang semakin semakin susah semakin susah dan semakin susah ya sesekali itu wajar tapi kalau seratus kali itu berarti sakit jiwa Ya kita-kitanya ini sakit jiwa, ini jiwanya sakit gitu kan. Bukan sakit jiwa berarti gila, bukan tapi jiwanya sa sakit. Jiwanya sakit. Lah yakini Allah yang udah ngatur semuanya, yang diatur Allah ini yang terbaik. Yakin gitu loh, yang diatur Allah ini yang terbaik. Ini aturan aturan Allah Ta'ala. Jangan keluh, jangan ngeluh sama Allah. Jangan ngeluh sama Allah. Kenapa ya kok, kenapa ya, kenapa terus baik, kenapa ya, kenapa ya, kenapa. Bergerak saja, bergerak. Tidak usah ngeluh, tapi ber bergerak. Contoh, transfer terlambat. Tidak usah ngeluh. Cukup katakan pada yang transfer. Pak, kok belum ditransfer ya Pak? Nyantai, paham. Terus bergerak, tapi hatinya? Diam. Pada takdirnya, Allah. Diam gitu. Ditilang. Misalnya, Pak, kalau bisa ya Pak ya. Kali ini saya dimaafkan ya Pak ya. Ngomong gitu. Kalau ditolak ya sudah gitu hatinya tuh dibuat tenang hatinya dibuat di diam gitu kepada ketentuan Allah Subhanahu Wataala dan itu sudah diperaktekan oleh Nabi Ibrahim alaihis salam coba bayangkan dilempar ke dalam api tenang acip <laughs> ya ada yang mau saya, saya jadikan kelinci percobaan? nggak <laughs> usah nggak usah yang gede-gede yang kecil aja tinggal nanti saya ambil korek ya atau korek saya ada korek di dalam korek yang buat bakar arang ini itu kan lumayan bentuknya seperti apa namanya uh, las gitu ya seperti las gitu. ada yang mau jadi kelinci percobaan saya dekatkan tangannya dengan korek tadi kira-kira bisa tenang nggak semakin dekat semakin dekat nyala gitu ya kira-kira bagaimana? tenang atau berontak? berontak. Nabi Ibrahim bukan korek, itu bukan korek. api yang satu kilo setengah, burung terbang di atasnya terpanggang hidup hidup dan mati. Wih. makanya kan bingung ini caranya, caranya naro Nabi Ibrahim gimana? Namarut akhirnya kan juga stres. Namarut itu stres. Nah, nah ini apinya gede banget. terus yang mau nantar Ibrahim ke sana siapa ini? asa suruh jalan sendiri Ibrahim kamu jalan sendiri ke sana enggak mungkin gitu. Kurang seru gitu, membakarnya kurang seru. Makanya di dikasih ide sama setan itu kan, dikasih menjanik, itu yang kasih ide se setan itu. Makanya sampai sekarang berkembang jadi roket, jadi nuklir dan lain sebagainya itu. Peluru kendali itu kan dari menjanik itu. Nabi Ibrahimnya ente, Ilmu bihalika fani an suali. Allah ngerti kok. Kondisi saya seperti apa? Dah, saya nggak perlu yang lain. Ada yang yang sanggup begitu? Nggak. Kita nggak nyampe makom itu. Tapi kita belajar dari yang yang sederhana, yang sederhana bergerak dengan hati yang tenang, diam. Seperti yang dilakukan oleh ibunya Nabi Ismail alaihissalam bergerak. Dengan hati yang tenang Geraknya memang heboh Lari sana, lari sana Tapi hatinya tenang Hatinya tenang Orang suruh tawaf, muter Tawaf itu kira-kira heboh atau tidak heboh Heboh kan, ada lari-lari kecilnya Tapi hatinya disuruh ke Ke Allah, gagal tuh orang tawaf Kalau hatinya tidak ke Allah kan Hatinya tidak ke Allah kan gagal tuh tawafnya, walaupun seharusnya Tapi tawaf itu kan Memusatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sayyidatuna Mariam. Disuruh gerak pohon korma. Tidak mungkin itu bisa digoyang. Sudah tugas munggu, go, goyang. Hatinya tenang. Nabi Musa. Firaun dan bala tentara di belakang. Firaun dan bala tentara di belakang. Tongkat disuruh mukulkan ke air laut. Tidak mungkin menghasilkan sesuatu. Menurut akal pikiran normal. Gitu kan? Tapi hatinya tenang. Tenang. Sama Allah suruh bergerak. Gerak aja deh. tuh, Udah. Dan sekarang kita disuruh. Disuruh mensyukuri Allah yang udah ngatur semuanya. Terus kita disuruh tenang. Sama Allah udah diatur. Cukup kamu bergerak dengan sujud. Doa. Pikir. aktivitas yang seharusnya. Selesai masalah. Bisa dipahami kajian pada malam hari ini? Saya izinkan yang mau nanya untuk nanya. Semoga satu atau dua orang saja, jangan banyak banyak. Tengah sembilan kan, bisa dilanjut ke tempat Habib Syah. Ya? Ada yang mau nanya? Kalau enggak ada lebih bagus. Artinya pengajiannya cepat selesai. Ini, ya, saya sudah yakin beliau pasti akan bertanya. <laughs> Make nya coba, teruskan ke sana. Saya kan bertanya tentang masalah BPJS. BPJS. Kaitannya dengan dengan uh, ilmu yakin Oh ya, sudah hari saya tuh di uh, waktu dulu saya mau masuk ke BPJS sudah diingetin sama saya. Ibu gak usah ikut BPJS itu Remang-remang katanya hmm. Jadi kalau ibu eh, kan banyak eh, Ada ribanya dan lain sebagainya Sudah diingatkan sebenarnya sama anak saya hmm. Ketika eh, lah, Tapi tetap saya jalani Setiap bulan saya bayar dan sebagainya Kemudian ketika kemarin MUI mengatakan BPJS haram ah. Saya berhenti hmm. Ketika kemudian eh, Anak saya juga bilang gini Ibu ini benar-benar Sudah dibilangin Uh, kalau anak yang bilang itu kok enggak pernah yakin, kok uh. yakin sama Allah. Kalau kalau kalau ibu nanti sakit insya Allah, Allah yang akan menolong ibu gitu. Uh. Nah, tapi ini sekarang saya itu ditanya sama ibu-ibu pengajian, "Bu." Heeh. Uh. Nah, 40 orang anak ini eh 40 orang itu semuanya ikut BPJS uh. Hampir semua ikut BPJS tanya sepandai. "Lah gimana saya, Bu?" Gitu. Saya sudah bilang itu eh, kalau bagi saya itu haram gitu hmm. Tetapi ya kalau kan ibu-ibu semuanya punya pendapat masing-masing hmm. Paling tidak pendapatnya begini Itu kan saya itu sebenarnya eh, apa itu subsidi silang bu ah. Subsidi silang saya menolong orang lain bukan saya ingin ditolong Kalau ah. tidak oh, ditolong ini kalau kamu sakit siapa yang... Um, ngasih duit gitu kan juga pemerintah saya bilang gitu hmm. jadi sudah putuskan saja gitu tetapi kemudian uh, saya akhirnya juga tidak bisa meng menghukumi artinya bagaimana yeah. uh, Habib Novel menghukumi itu? Oke okay. kaitannya mungkin dengan tadi ya semua sudah diatur sama Allah gitu kan semua sudah diurus sama Allah terus asuransi gimana gitu aja ya saya nggak mau nyebut BPJS atau yang lain karena asuransi itu kan macam macam asuransi selama itu halal selama itu halal karena oh, ada asuransi yang halal yang syariah ada asuransi yang haram yang tidak syariah gitu kan ini kan menurut fatwa para ulama asuransi yang halal hukumnya sama dengan ipdhor menabung Hukum, hukumnya sama dengan mana menabung apakah menabung menyesihkan penghasilan untuk setahun ke depan atau enam bulan ke depan itu bertentangan dengan keyakinan bahwasanya Allah menjamin rezeki. Seperti itu ya. Apakah bertentangan dengan keyakinan Allah akan menjamin Allah telah menjamin rezeki? Tidak. Yakin itu tidak ada hubungannya dengan dengan apa namanya sikap luar. Ada orang yang di luarnya itu apa namanya Uh, duitnya banyak Duitnya banyak Sampai untuk 5 tahun Tapi rasa takutnya Rasa takutnya akan kehilangan duit Rasa takut takutnya gak punya duit Itu besarnya luar biasa Gitu ya Ada orang yang Gak punya duit sama sekali Gak punya pekerjaan sama sekali Tapi rasa yang knya bahwa dia pasti akan Saudapat rezeki itu besarnya luar biasa. Paham? Artinya keberadaan sesuatu tidak kemudian membuat orang jadi merasa nyaman, itu enggak. Terbukti banyak orang yang punya sesuatu justru mereka yang paling besar Mengasuransikan Betul kan? Justru orang-orang yang kaya itu yang mereka punya banyak asuransi asuransi jiwa, asuransi kebakaran, asuransi macam-macam lah, kan takut kehil kehilangannya terlampau besar. Tapi bukan berarti dengan mengasuransikan, bukan berarti dengan mengasuransikan seseorang itu takut kehilangan, bukan. Karena kan itu hati ya, jadi hati itu hati itu tidak bergantung pada tidak bisa disikapi dengan yang di luar. Hati tidak bisa disikapi dengan yang di luar. Jadi misalnya di luarnya nyimpen berarti orangnya pelit, nggak bisa gitu. Paham? Di luarnya nyimpen berarti orang ini nggak yakin sama Allah gitu. Misal, ibu olahraga biar apa? Sehat, betul kan? Yang ngasih sakit sama sehat siapa? Allah, dah saya yakin sakit sama sehat dari Allah, misal begitu. Terus dia nggak orak apa dia nggak mau olah raga, itu sikap yang benar atau salah? Salah kan? Salah. Dan sebaliknya ada orang yang dia kemudian mengatakan saya kalau nggak olah raga ya sakit, kalau saya olah raga saya, saya sehat. Allahnya dia tinggalkan. Ini benar atau salah? Salah. Ini juga salah salah, jadi ukurannya itu bukan masalah olah, olahraga, tidak olahraga sebetulnya ukurannya hatinya dulu ya hatinya dulu, Dulu ketika dia yakin sehat itu dari Allah, dia yakin olahraga itu tidak bisa menyebabkan dia menolak penya, penyakit, gak bisa tapi Allah udah menentukan dengan berolahraga, dengan berolahraga maka tubuh ini akan se, sehat, itu kan bagian dari ketentuannya Allah subhanahu Buat Taala, yang pengin saya sampaikan hati ini nggak bisa diukur dengan yang di luar. Hati seperti misal anak ibu kan bilang ibu yakin saja sama Allah, yakin saja sama Allah bagus. Ya. Yakin sama Allah itu bagus. Tapi bukan berarti kalau ibunya asuransi yang halal ya, saya nggak mau pakai nama apapun ya asuransi yang halal. Kemudian berarti ibunya nggak yakin sama Allah. Gus saya yakin sama Allah. Tapi apa salahnya saya nabung, kan begitu. Saya yakin sama Allah, tapi apa salahnya saya menabung. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW sendiri juga menabung gandum satu tahun untuk keluarganya. Jadi Rasul itu praktekan. Ada waktu dimana Rasul mempersiapkan persiapan makanan untuk satu tahun. Ya. Tapi ada juga dalam dalam masa hidupnya Rasul di mana Rasul sama sekali tidak punya ma makanan tiga hari enggak enggak makan artinya semua dipraktekkan sama Rasul dipraktekkan persiapan untuk setahun, biar setiap hari ada makanan enggak kekurangan sampai setahun itu Rasul per persiapkan apa contohkan yang enggak punya sama sekali juga Rasul contohkan artinya jangan sampai umatnya Rasul ini bergantung dengan dengan simpanan dan merasa yakin, tok, tapi nggak nyimpen. Nah, itu Rasul nggak mau. Rasul mau umatnya hatinya tidak bergantung pada makhluk, tapi hatinya bergantung kepada kepada Allah. Jadi nyimpen nggak jadi masalah. Saya nyimpen, saya juga nggak bergantung sama simpanan saya kok. Oh namanya asuransi bisa aja nggak keluar, bisa atau? Asuransi bisa. Jadi perusahaan asuransinya ditutup, perusahaan asuransinya bangkrut juga, bi juga bisa. Saya nggak bergantung sama asuransi enggak. Cuman saya mau ikuti sunah Nabi, saya mau nabung. Misal begitu kan? Nabi juga pernah mena, menabung. Dalam kondisi yang satu orang mungkin dia e, memang enggak punya apa-apa, yang enggak punya apa? Enggak punya Pak. Saya yakin memang kondisinya enggak punya kok. Kalau kondisinya punya kemudian dia apa namanya? enggak mau enggak mau nyimpen tuh ya, rada aneh. Memang just, biasanya yang nabung tuh orang punya. Kenapa? Karena orang enggak punya enggak sempat nabung, habis semua. Namanya enggak punya, sempat nabung apa yang dibuat nabung habis bib gitu, begitu. Yai mau nabung dari mana gitu kan? Ya udah, kamu enggak punya, ambil contoh kehidupan Nabi yang ketika Nabi enggak bisa nyim nyimpen gitu, yang memang dihabiskan, habis semua semuanya. Sayyidina Umar, Sayyidina Umar, nyimpen separuh hartanya. Ini contoh kan ya? Separuh disimpen enggak dihabiskan kan? Yang separuh dihabiskan di jalan di jalan Allah. Intinya mau ikut asuransi yang halal bagus, gak mengurangi nilai yakin gak mengurangi nilai yakin kalau mengurangi nilai yakin berarti yakinnya Rasul juga berkurang Rasul nyimpen makanan setahun apa? apakah yakinnya Rasul berkurang? gak mungkin, beliau manusia yang paling yakin sama sama Allah gitu tapi Rasul pengen ngasih contoh umatku, ya umatku kalian nabung, nyimpen itu juga apa? bagus, karena akan lebih tenang lebih tenang itu gak mengurangi yakin loh saya sudah yakin, tapi lebih tenang. Seperti siapa? Seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Minta sama Allah. Nabi Ibrahim tu kurang apa sih? Dibakar. Justru apinya jadi jadi AC. Tapi minta sama Allah. Ya Allah, kefatuhi almauta. Ya Allah, bagaimana kamu menghidupkan yang mati? Apa kamu tak yakin? Apa kamu tak tak yakin? Kalau aku bisa menghidupkan yang mati, gitu kan? Nabi Ibrahim kan nanya Ya Allah, bagaimana kamu hidupkan yang mati? Apa apakah kamu enggak yakin bagaimana aku hidup aku bisa menghidupkan yang mati? Saya yakin ya Allah, Engkau bisa menghidupkan yang mati. Tapi biar hati saya tambah man mantap, biar hati tambah mantap semakin tenang. Yatimaina agar hatinya itu jadi itmiinan, semakin tenang. Jadi nambah tenang itu enggak ngurangi yakin, justru yakin dan semakin man, mantap jadinya tenang setelah ditunjukkan caranya menghidupkan yang mati oh caranya begitu ya oh begini maka semakin tenang karena itu para auliya washolihin para wali Allah itu dibawa sama Allah ke derajat di atasnya yakin sudah yakin kemudian ditunjukkan pula jadi tenang sak sudah yakin ditunjukkan pula yakin surga ada ditunjukkan nih surganya sama Allah Udah yakin neraka ada ditunjukkan nerakanya oleh Allah. Udah yakin orang pergi salah begini ditunjukkan sama Allah Ini salah seperti itu. Udah yakin ditunjukkan pula maka ketenangannya luar luar biasa. Lah menambah ketenangan itu enggak mengurangi yakin. Faham? Misal saya bangun musola majlis ar-Raudhoh dalam kondisi yang saya enggak punya uang. enggak punya uang. tapi tidak mengurangi Proses pembangunan, paham ya? Walaupun nggak punya uang, proses pembangunan tetap ber berjalan. Karena saya yakin Allah pasti akan ngasih rezeki. Tapi bukan berarti saya tidak punya rencana. Gimana ya caranya biar saya punya uang yang banyak, kemudian saya bisa bangun, ya bisa bangun lebih enak. Kenapa? Karena saya akan lebih semakin ter tenang, mantep. Jadi semakin man. Mata udah yakin, tak punya uang pun yakin. Apalagi ketika punya oh, uang, yakinnya yang tak berkurang, tapi yakinnya semakin tam, tambah. Bisa dipahami, mbak. Memang agak susah ya ini karena apa namanya benang benang TV, sedot. Karena sebagian orang menganggap Mabung simpan uang itu mengurangi yakinmu sama. Allah udah punya uang habiskan saja. Ya, ciri-cirinya begini, ciri-cirinya begini. Ini sebagai penutup, ciri-cirinya begini. Orang yang betul-betul yakin sama Allah, ya, kemudian uangnya dihabiskan untuk Allah, ketika dia nggak megang uang sama sekali dilanda berbagai persoalan, hatinya masih tenang. Nah, itu betul. Hatinya loh, hati ini masih tuh? tenang. Tapi kalau hatinya kemudian ruwet, ruwet hati loh bukan lisan ya. Karena lisan dan tubuh ini kadang kan bagian dari gerak ya. Gerak mencari itu bagus. Tapi kalau di sini dia enggak tenang, masih bingung, Risau. resah, gelisah, berarti yang ketika dia bagikan semua dia bilang ini yakin, Allah pasti ngasih rezeki, itu bagian dari nafsu. Itu bagian dari nafsu. Betulnya itu bukan yakin sama Allah, tapi nafsu tipu daya setan. Nah, bedanya di situ. Nah ketika orang yang yang juga punya uang kemudian dia nabung, nabung, kalau mau tahu, ya mau tahu, yakinnya sama Allah berkurang tidak? Yakinnya sama Allah berkurang tidak? Coba dibayangkan seandainya tabungannya habis semua, dicuri orang dan sebagainya, hatinya tenang enggak? Kalau hatinya berubah enggak tenang, berarti sama juga itu nabungnya juga bagian naf, nafsu. Bagian naf, nafsu. Lah kita harus lepas dari nafsu. Ketika nabung bukan karena nafsu. Ketika bagi juga bukan karena nafsu. Nah itu ukurannya tenangnya hati pertama Allah Ta'ala. Maka kita katakan bergerak tapi diam. Gampang ya? Bergerak tapi diam. Begitu mbak ini? Bisa dipahami. Mungkin sebagian bisa paham, sebagian gak bisa paham. Yang gak bisa paham jangan mencoba untuk paham nanti suatu saat akan paham, San. Jangan dipaksa-paksa. Jangan. Biarkan nanti ini didengar dulu. Suatu saat akan dibuat pa. paham. Karena kadang itu kita paham sesuatu itu 10 tahun lagi baru paham. Wong saya itu baru paham arti arti apa namanya? simpanan terbaik itu anak. Itu baru paham ketika dakwah di Purwokerto pahamnya itu di situ. Simpanan terbaik ternyata ah, anak itu Itu baru ngerti ngerti makna yang sebetulnya itu sebagian dari makna sebetulnya padahal yang baca kitab ya banyak ya nyampaikkan juga tapi benar-benar tahu maknanya itu ya sekian tahun makanya jangan jangan apa namanya putus asa ketika kita belum paham mungkin saat ini kita belum di, belum boleh paham ya pengin tapi belum boleh mungkin pahamnya kan? nanti tapi untuk meringkas ya itu ikut asuransi, it's okay selama itu halal. Selama itu halal. Mau tahu halal enggak halal? Ya tanya sama lembaga yang menentukan halal tidak halal. Paham ya? Kalau lembaga mengatakan halal, ya udah. Lembaga artinya di sini kan berarti instansi apa institusi keagamaan kita MUI ya. Kita cukup percaya pada MUI disitu banyak tokoh. MUI mengatakan haram, ya udah kita pegang aja fatwanya MUI. Wih, oh meskipun seribu orang menggunakan dalil menghalalkan misalnya, jangan ikuti pendapat seribu orang, karena ini ada pendapat dari dari lembaga resmi di negara ini yang mengharorkan. Apapun itu ya, apapun i, itu. Kecuali yang nggak ada fatwanya subhat. Nah subhat itu dianjurkan untuk ditinggalkan. Tapi kalau dikerjakan ya nggak apa-apa gitu. Cuman ya beresiko gitu kan, Bere, beresiko. Tapi orangnya tidak berdosa orangnya tidak ber enggak berdosa. Sebagai ringkasan, silakan yang mau nabung nabung. Kalau saya menganjurkan silakan nabung. Saya menganjurkan silakan nah, nabung. Karena sufi pun ada yang nabung untuk sarapannya besok ya ada. Nabung itu macam-macam itu. -macam untuk, untuk sarapan besok udah nyiapkan sekarang itu ya nabung loh. Nabung jangka pendek. Anda sudah siap sarapan untuk besok? belum sama berarti. Nah, berarti kita ini di atasnya mereka-mereka menyiapkan sarapan untuk besok, gitu ya. Tapi yang rokok udah siapkan rokok untuk besok? Oh, sudah siap katanya. Jadi ada yang mempersiapkan sarapan untuk besok makan malam Ada yang di diatur dari sekarang. Maksudnya persiapan itu ya berasnya ada. Saya yakin di rumah masing-masing beras ada. Kalau orang dulu itu betul-betul nggak -betul ada. Masih ingat ceritanya satu ulama yang Ya, satu anak muda rajin ke masjid Terus ditanya, kamu udah nikah? Belum Ya udah, langsung panggil dua saksi Dinikahkan Kamu usah nikahkan, kata ulama tadi ya Dengan putri saya namanya Fulanah binti Fulan, binti, binti ulama tadi ya Udah, kemudian dikasih uang Terus Sudah kamu pulang ke rumah kamu Saya akan antarkan istri kamu Anaknya diparang nih ke rumah Nah, iya, tadi bapak sudah nikahkan kamu pada Seorang pemuda yang soleh Wah, makasih Pak. Alhamdulillah. Diantarkan. Ini rumahnya. Orangnya ini Zahid. Gak suka sama dunia. Ware. Orangnya warok. Hati-hati betul. Ini rumahnya. udah kamu masuk ya. Bapaknya ya apa? Pengertian gitu ya. Tahu diri. Jadi anaknya ini ditaruh, Kemudian ditinggal. Judul mantan baru kan. Gak ditungguin gitu ya. Tinggal. Makanya mertua itu yang pengertian sama mantunya. Gak mantu yang ditungguin terus gitu ya ditinggal, nah setelah ditinggal, ya, akhirnya e, ketemu sama suaminya. ketika ketemu sama suaminya, dia nanya itu apa gitu, roti, roti, buat apa? buat sarapan besok pagi. ah, bapak saya salah, kamu bukan suami saya, mau lari, mau lari gituan. eh, sebentar, sebentar, ada apa? kata bapak saya, kamu zuhud. Gak cinta dunia, kamu orangnya wari meninggalkan yang yang subhat, tapi kenapa kamu masih nyimpan makanan untuk besok? Berarti kamu ini termasuk pecinta dunia. Berarti kamu bukan lelaki yang yang dinikahkan untuk saya. Berarti salah ini. Berarti saya salah masuk rumahnya orang. Tidak betul. Memang saya orangnya. Jadi ini suaminya tobat gara-gara istrinya. Akhirnya makanan diambil disedekahkan. Ini punya istri begini repot anda. <laughs> repot tak kira-kira? Huh? Ah, ini istri yang luar biasa ini kan luar luar biasa, bayangkan dinikahkan sama bapaknya, langsung diantarkan gak dimintai pendapat ini kan ini dan sam'an wa ta'atan dan senang luar biasa yang sekarang udah dipilihkan udah dimintai pendapat itu masih komentarnya luar luar biasa udah, ini seperti itu nah ini kan nyimpan untuk besok dalam pandangan wanita yang solihah ini suatu hal yang tertercela gitu ya. Tapi di makomnya, di makomnya apa namanya si suami tadi nyimpan untuk besok, buat dia tidak tertercela karena suaminya makomnya masih begitu, masih masih dia lebih tenang kalau besok ada ada makanan, ya bagus-bagus saja -bagus buat dia. Tapi ini makomnya lebih lebih tinggi gitu ya. Dalam pandangan si istri lebih tinggi begitu, ya boleh. Tapi jangan semua orang dipaksa seperti itu. Jangan semua orang dipaksa seperti seperti itu. Coba kalau saya paksa semua dompetnya ada uang, ya jangan mesti mikir keperluan besok. Ini berarti kamu bedanya apa Bu? Bedanya apa asuransi untuk setahun lagi, dua tahun lagi, sama di dompet masih nyimpan uang, kan sama aja kan sebetulnya. Kalau kamu yakin sama allah, yaudahlah uangnya sebukain semua gak usah berduit sekalian. Paham ya? Artinya orang itu bertingkat-tingkat. Ada yang dia mampu nabung untuk setahun. Ada yang mungkin dia mampu yakin. Udah kalau untuk seminggu insya Allah. Apa namanya. Saya cukup tenang dengan apa yang saya miliki. Walaupun gak ada. Insya Allah masih bisa saya usahakan. Lai, imannya orang itu beda. Beda. Lai, orang sholah dia nyimpen banyak untuk setahun. Tapi hatinya gak bergantung sedikit pun sama simpenannya itu. Lai, ini yang betul. ya Ini yang betul. Tapi dia tenang karena dia bisa menenangkan yang lain, bisa menenangkan yang yang lain karena yang lain kan belum tentu sampai ke segitu imannya belum tentu sampai ke situ maka ditenangkan sama sama dia jadi manfaatnya lebih banyak mungkin itu yang bisa saya jawab utara selatan barat timun muter-muter ya jawabannya muter-muter karena ini ilmu rasa ya rasa itu mau masukkan rasa itu gampang atau susah susah. Maksudnya rasa itu susah Nah terakhir Ya itu buat teman-teman saya pokoknya Nabung Yang punya duit Nabung, sisihkan, ada perencanaan Ya perencanaan itu harus Harus ada Jangan tiru-tiru makomnya para wali Tapi hatinya Bukan hati para wali wah, Bagikan lillahi Bagikan lillahi ta'ala Masya Allah Gitu kan Begitu lihat temannya bisa beli handphone kecut, artinya, aduh aku tak punya sama dengan dia ya. Sudah bilang bagikan wangililahit Allah, Ta tapi temannya beli handphone dia artinya kecut. Ini namanya, ini ini berarti dia tak beres gitu. Itu nafsu, baginya naf, nafsu. Kalau orang baginya memang betul betul karena Allah habis, karena Allah tidak terpengaruh dengan apapun yang dimiliki oleh siapapun gitu loh. Dan ketidak tidak miliki apa-apa buat dia itu yang nggak ngaruh gitu karena udah cukup tenang hatinya dengan dengan Allah ya ini hebat kalau bisa begitu tuh luar luar biasa tapi nggak gampang itu butuh diuji seperti terakhir terakhir terakhir Nabi Ayub alaihissalam Nabi Ayub saya mau nanya Nabi Ayub sakit atau nggak sakit sakit biasa atau luar biasa yakinnya sama Allah kurang atau enggak kurang? Enggak kurang. Enggak kurang kok yakinnya. Tetapnya antek, enggak ngeluh, ya Allah. Kenapa aku begini? Enggak ada. Dikasih sakit yang luar biasa, tetap gerak ibadah. <tuk> Ibadahnya enggak kurang. Karena yakinnya luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatinya itu udah tenang sama Allah. Hatinya udah tenang sama semoga Allah. Lah kita sehatnya luar biasa, tapi hatinya amburadulnya luar biasa. Hatinya enggak tenang. Bahkan dikatakan ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Sungguh dengan berpikir, ingat-ingat nyebut, ingat nyebut, ingat kepada Allah itu hati jadi tenang. Nah, untuk mencapai hati tenang ini bukan langsung sekali dua kali ya zikirnya latihan terus. Makanya zikir Al-Qur'an itu dalam fi'il amr dan fi'il jamak. Apa ada fi'il amr dan dalam bentuk jamak? Ya. Uh, apa jamak? Amr jamak sama mudhari' zikir itu. Contoh, alladzina yazkurunallah <tuh> yang senantiasa berzikir kepada Allah. Fadkurullah Perintah zikir dan dan yang disifatkan itu uh, kebanyakan dalam bentuk senantiasa berzikir kepada Allah. Alladzina Al yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Jadi berkesinambungan. Dengan zikir yang berkesinambungan dia ya hatinya toh tenang. Lah kita kan ndak zikirnya putus nyambung, putus nyambung kayak sinyal apa itu? Sinyal HP gitu kan putus nyambung putus nyambung, tapi banyak putusnya atau banyak nyambung ya Banyak putusnya, <laughs> karena banyak putusnya hatinya nggak, nggak tenang. Nah ini itninan nih, tenangnya hati itu diperoleh kalau hati udah udah bergantung sama Allah. Nih, tenang. Jelas, jelas. Soalnya ada ada satu cerita sih. <laughs> Mas ingat kisah ibu-ibu yang tenggelam di laut? Mas ingat? Berpegangan pada apa namanya? Kayu Ini coba lihat ya Dia kan bergerak Bergerak menyelamatkan diri Pegangan pada kayu Tapi senyum Keren ya Di tengah laut Pegangan kayu senyum Yang di sampingnya sama-sama pegangan kayu Tapi cemberut Nanya Bu, Ibu dalam kondisi begini kok bisa tersenyum? Kenapa? Jawabnya sederhana. Gimana saya nggak tersenyum? Kalau saya selamat, anak saya nunggu. Saya seneng ketemu sama anak. Anak saya. Kalau saya nggak selamat, saya mati tenggelam. Anak saya juga menunggu karena anak saya ada yang meninggal satu, Merek, dia nunggu di alam barza. Jadi saya bayangkan hidup disambut sama yang hidup, mati disambut sama yang mati. Kenapa saya mesti resah? Nggak ada yang buat saya resah. Ini semua enak. Bisa mikir gitu. Ini baru bergantung pada manusia yang hidup Dan manusia yang ma mati Hatinya bisa atau tenang nah, Kenapa kita bergantung pada yang Hidup, tenggelam ya sama Allah Enggak tenggelam ya sama Allah, susah ya sama Allah, seneng ya sama Allah, kalau orang udah begitu Masih bisa susah enggak dia Enggak bisa Jadi Ini tuh enggak ngaruh gitu loh Pegangan itu cuma jalankan tugas gra itu jalannya terus tapi hatinya udah jadi miliknya Allah. Lah itu proses, Bung. <laughs> ya, saya cuma bisa ngomong ini, ini babak ini, ini ngomong dulu deh. Udah bisa ngomong aja udah alhamdulillah Anda bisa dengar itu luar biasa. Karena enggak banyak orang bisa dengar, ya enggak banyak orang juga bisa ngomong. Lah kita diizinkan bisa ngomong dan bisa dengar bareng-bareng. Enggak mungkin suatu saat enggak dikasih pasti suatu saat kita akan dikasih menjadi sebuah ra rasa. Emang awalnya dari ngomong denger ngomong denger ngomong denger, nanti ngicipin. Contoh, baksonya enak ya, ngomong itu denger kan, bakso mana, bakso sana, enak enak gitu, ngomong denger ngomong denger, jadinya apa besoknya? Yuk coba yuk kesana, gitu kan? Akan sampai gitu dibawa kesana. Kalau enggak gini baksonya enak. Ngomong dengar, ngomong dengar. Ternyata yang lihat streaming ada yang lihat. Ini Habibnya sama yang hadir bilang bakso enak, ya. Tiba-tiba rebu depan ada yang datang ke sini bawa bakso misalnya, ni bakso ini. Allah yang yang gerakkan. Allah yang gerakkan karena muncul dari ngomong. Jadi kalau kita sudah ngomong dan mau dengar dengan niat yang baik, itu pasti nanti akan dikasih. Pasti akan dikasih. Makanya kita disuruh mengomongkan, mengomongkan ilmunya para wali, meskipun belum pa, paham, dan mendengarkan ilmunya para wali meskipun belum paham awalnya dari situ, nanti akan dijadikan sama dengan para wali, bahkan insyaallah lebih insyaallah lebih, tapi ya, syaratnya itu ya ngomong, dengar ngomong dengar termasuk tadi ini walaupun tenggelam, gak tenggelam yang penting pegangan kayu, tapi hatinya tenang nah ini baru tenang tenang sama anak loh nih, uret kalau saya hidup ada anak yang nyambut di pelabuhan, kalau saya mati ada anak nyambut di alam Barzah. Bisa seneng. Lah kita ini pegangan sama kayu, betul enggak? Ya. Kalau nyambung sama Allah, Allah kan enggak dipisah hidup dan mati itu. Allah enggak dipisah hidup dan dan mati hidup ya sama Allah, mati ya sama Allah. Masih ada yang bisa betingung. Seharusnya kan enggak? Enggak ada. Nah, itu itu tingkatan tinggi tinggi sekali lagu apa itu <tuh> naik naik ke puncak gunung ya tinggi tinggi terus kiri banyak banyak pohon cemara sampai kan? di atas asik kan ya iya <tuh> memang ya capek dulu nanti Sampai di atas, lihat ini, uh indahnya luar biasa. Ya pertama ngomong dululah, lama-lama juga sampai ke pohon. Apa ke atasku? kuno. Makasih, semoga porokah. Dan faat. mohon maaf, pemirsa. Uh, ini saya ngomong cukup panjang nih, satu jam setengah. Kurang lebih saya bicara. ya dari jam setengah delapan sampai jam sembi sembilan. Ini jadwalnya kacau ini. Ya, tapi bukan kacau. Kenapa? Memang Allah ngaturnya begini gitu loh. Nanti Anda berangkat ke tempat Habib saya mungkin jam segini itu ada hikmahnya. Ya ada hikmahnya. Atau yang lain ada urusan dibuat berhenti di sini. Allah yang ngatur. Mestinya kan tadi jam 8 Anda janji sama orang misal. Tapi semoga Allah dihentikan di sini. Dah berhenti dulu di sini. Itu Allah yang ngatur. Jangan dianggap itu pengaturan Anda. Kan lepas dari pengaturan kita. Atau berapa banyak nih rencana yang batal ini? Terlalu banyak ini kan janji yang kemudian jadi terlewatkan, begitu kan? Betul. Contohnya siapa yang nahan itu? Allah kan yang, yang nahan dengan cara-cara yang, yang kita tidak bisa cerna kan? Tiba-tiba seperti seperti ini. Ya sudah itulah hidup. Hidup itu ya seperti itu. Semuanya tidak sesuai rencana. Ya tidak sesuai rencana, tapi sama dengan rencana. Faham? Jadi kita punya cita-cita itu nanti akan terwujud. Cuman kadang gak sesuai rencana kita. Rencananya hari ini. Eh ternyata kok minggu depan. Ada yang bahkan rencananya minggu depan ternyata hari ini. Eh, Siapa tahu gitu. Ada yang rencana menikah tahun depan. Eh ternyata bulan depan nikah. Ada kan yang gitu. Kok yang amin yang sudah nikah ini. <laughs> ha? Bapak yang dekat ya. InsyaAllah. Doakan ya. InsyaAllah. E, kita akan segera bongkar yang di depan Semoga Allah beri kemudahan ya, Saya tidak mau bergantung pada materi Walaupun materi itu dibutuhkan Tapi tidak mau bergantung pada materi Saat ini materinya belum ada Tapi kita belajar untuk tetenang ya. Nanti kalau materinya sudah ada Jangan lupa di diri dan percaya dengan ma materi Hatinya harus tetap tenang dengan Allah bukan tenang dengan materi. Jelas? Dan nah, ini mungkin ilmu yang yang terbaik malam hari ini nih Mungkin ya, tenangnya hati bersama Allah Subhanahu wa taala. Mudah? Mudah. Pokoknya ingat ingat tadi ya, ingat ibu yang tenggelam gondelan apa? Kayu tadi ya. Hidup ada anak yang nyambut, mati ada anak yang nyambut. Dan nah, kita kan ada Allah yang 24 jam nyambut enggak enggak enggak terbatas hidup dan dan mati bisa enggak tenang sama Allah Ya belajar nanti insyaallah nyam, nyampe sampai Allahumma shalli wa sallim ala sayidina muhammadin miftaahi birahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa washabbi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 Wasamihni fi ma mada wa ma ya'ti Waaktubni fi diwani sadati Waslub bi sabila najati Fi hayati wa mamati Allahumma inni tami'un fi atak Raghibun fi ridaak Mustaslimun likodak Faktubni min awliyaak Waslub bi sabila hudaak Wa alhitni bi asfyaak